Siang Ibu Ati, Ibu Ati, silakan Ibu. Ibu, salah apa sih pemerintah Indonesia yang harusnya memperbaiki、uh, sistem di Indonesia ya, terutama investas. Penyebabnya apa? Kalau para investor tuh g a k mau investasi di Indonesia, harusnya koreksi diri hingga dia bisa menjadi negara yang lebih baik. Ya ini aja tuh. Terima kasih, Pak Rahmat, selamat siang. Ya, selamat siang, Ibu. Silahkan komentar ya. Oke, kita sebagai bangsa ini, terutama para pemimpin kita, tidak pernah mau tahu cara berpikir kita yang salah, kebodohan kita, penilaian kita yang k e l i r u dan bobroknya, k a n e j e m e n pemerintahan negara kita. Kita selalu mau menyalahkan orang lain. Terima kasih.、Bye.